Наш аллаумі, чекайся до мене, а потім мир за собою аде бірума. Я заплачу, аде бірума. Абля, снапля, там рахматі. Амінь, амінь, рубал аллаумі. Ми, харигіні, кита, аде бір, гарна кита, мамбаха, сасуату, ям... Триптала, то картин суб'єднарні. У кожній суб'єднарні, аджуга, і в югу посадній мапайна, аджа, і насило, пані, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, Hmm. Kita pengen tahu bahan-bahannya oh, gitu kan oh. apa yang dimasak gitu. Oh, Umi tahu kalau itu namanya kepo. Tahu oh, oh. dari anak-anak sampai nenek-nenek juga tahu kayaknya bahan nah. nah, itu. Terus kita bahas kenapa pemirsa oh. tapi oh. alang-alang kita duduk dulu. Iya, boleh, oh. boleh. Ini membahas kepo luar biasa, Umi. Hmm. Kata Umi tadi tuh, anak-anak sampai -anak, nenek, nenek tahu kepo. Tahu semuanya, Umah. Emang kalau kepo punya Umi itu sama anak-anak di -anak, mana sih Umi? Nah, biasanya nih kalau saya nih ya, kadang punya anak empat mm -hmm. ya kan. Eh ditanya aja kan yang yang satu lagi senang eh gadget. Gadget aja kan. Percetingan apapun gitu. Terus terus eh aku tanya gitu kan. Eh saya Kakak lagi apa sih? Lagi chatting apa sih? Gitu. Itu duluan tanya apa sih? Kepo banget. Anak-anak langsung -anak ngomong begitu. Dengan menerakan kata-kata kepo itu tadi. Kepo banget dia. Jadi <laughs> ya buat anak-anak sekarang. Iya, nah Umi banyak yang belum tahu apa sih makna kepo itu karena kepo ini kan khas orang ya Umi ya. Bahasa yang tidak ada di kamus besar bahasa Indonesia. Jadi pemirsa lucu deh. Kayak bahasa-bahasa gaul aja <laughs> kali iya. ya. Jadi kepo itu bisa artinya banyak kubi. Hmm. Jadi ada yang mengatakan kepo itu dari bahasa Cina yang artinya ke, ke sama iya. apo. Kepo itu bertanya. Apo itu nenek-nenek ya. -nene -nene. nenek. Jadi nenek-nenek -nene -nene bertanya. <laughs> Jadi orangnya sifatnya banyaknya ada nenek-nenek. -nene -nene -nene". <laughs> nene -nene -nene -nene. Saya juga kepo itu diartikan pemirsa semua katanya kelakuan polisi kepo, kelakuan polisi, kelakuan polisi, kelakuan polisi banyak bertanya. Oh gitu. Atau umi itu singkatan dari knowing enggan every particular particular object Yang baik hmm. yang akhirnya uh, jadi jadi mengabadikan bergunjing. Ya ah. kayak yang, kepo yang gak baik gitu kan betul lagi berprasangka buruk akhirnya. Betul. Nah, kalau membicarakan kepo yang baik, kita kalau memakai istilah-istilah Islam, kita bisa bilang kepo hasanah. Kepo hasanah kepo, hasanah. kepo baik. Kepo syariah. Kepo syariah. Kepo syariah. Atau kepo yang buruk, kepo sayyiah. So, itu kepo yang kepo yang buruk. Nah, hmm. nanti itu akan menjadi pembahasan kita selama hampir malam ini pada saat semua akan menunaikan buka puasa, membilang berbuka puasa nanti. Tapi yang jelas mem membicarakan masalah kepo atau ingin tahu. Ini ada kisah dari ummi ya. Bagaimana pada saat itu seorang pemuda di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul-kumpul dengan Rasulullah dan para sahabatnya lainnya. Kemudian datang seorang pemuda dan Rasul mengatakan, "Lihat pemuda tersebut, pemuda tersebut adalah ahli surga." Hari yang kedua juga seperti itu Rasulullah mengatakan Lihat wahai para sahabat Orang yang lewat itu adalah orang yang ahli syurga Begitu pula hari ketiga Sehingga para sahabat penasaran Ada apa dengan laki-laki tersebut Sehingga Rasulullah SAW mengatakan ia sebagai seorang ahli syurga Kemudian pada akhirnya seorang sahabat Bernama Abdullah bin Amr Karena santing penasarannya Dengan seorang laki-laki yang dikatakan oleh Allah Kemudian syurga ini Bermainlah ke rumah sang pemuda tersebut Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, "Wahai pemuda, boleh enggak izin aku untuk menginap di rumah Mahmud selama beberapa hari? Karena aku ingin tahu aja kebiasaan seperti apa." Sendu saja sang laki-laki tersebut mengizinkan Abdullah bin Umar untuk bermain dan menginap bermalam di rumahnya. Setiap hari yang diperhatikan oleh Abdullah bin Umar pemudanya biasa-biasa saja, bakukan yang wajib-wajib seperti biasa, tidak ada yang khusus, tidak ada ibadah yang spesial. Kalau tengah malam, dia selat malam saya itu tidur lagi. Jadi tidak melakukan sesuatu yang hebat menurut Abdullah bin Umar. Hingga ketika Abdul Abd bin Amar sudah meninggal selama beberapa hari, beliau pun bertanya kepada sang pemuda itu yang spesial di antara engkau yang engkau perbuat. "Lalu bolehkah aku kasih tahu kepada saya? Sebenarnya ibadah apa sih yang membuat engkau dikatakan pada Rasulullah alaihi rasulullah bahwa aku senantiasa memaafkan orang-orang yang pernah melukai hatiku, aku membuat hatiku senantiasa bersih, tidak terkotori dengan perasaan dengki?" Dan ternyata itulah yang membuat pada akhirnya sang laki-laki yang ibadahnya biasa-biasa saja namun hatinya bersih digolongkan sebagai orang-orang yang bersyukur, Kak. Ya, Umah. Jadi tadi uh, kisah tadi itu kepo uh, yang baik berarti ya. Eh, hmm. kepo hasanah itu kepo hasanah, bukan hasanah, <laughs> kepo yang eh uh, sesuatu yang dia mencari kebaikan, hmm. mencari eh uh, apa ya? kepengen tahu dengan tapi bertanya. sesuatu yang ber, yang baik dengan bertanya dan menggunakan akalnya. Iya, karena hmm. Allah memberikan kita akal untuk ber, untuk berpikir, untuk mencari tahu sesuatu hmm. yang baik. Dalam surat Al-Imran Umar dijelaskan di sini Al-Imran 190 al 190. Hmm. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Kesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi Dan pergantian malam dan siang itu Terdapat pada tanda kebesaran Allah Bagi orang-orang yang berakal Kita kalau nah, punya akal Senang biasa memikirkan penciptaan Allah Tapi Cuman. kalau orang-orang yang Allah berarti ya. Yang Akalnya ya, ya. Tapi gak semua orang seperti itu ya. Ada yang uh, kehidupannya ya sia-sia saja Mau dia ngapa-ngapain juga gak pernah berpikir Akan kebesarannya Allah Gak ada rasa ingin tahuan Berarti akalnya tidak dimanfaatkan dengan baik loh. Betul, padahal perbedaan kita dengan Binatang misalnya, binatang tidak hmm. punya akal, kita punya akal hmm. Tapi sebagian manusia pemirsa ada yang menggunakan akalnya hmm. Baik untuk memikirkan kebesaran Allah hmm. Ada yang tidak Nah untuk yang, yang menggunakan akalnya ini luar biasa hmm. Bahwa di lanjutan surat Al-Ladhi na yathkurunallah haqqir Yaitu orang-orang yang mengingat Allah Sambil berdiri, hmm. duduk, atau dalam keadaan berbaring Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi Seraya berkata Раббана ма холока таха да баутила Субхані кафатіна азаба няр Я Тухан, ками, тітак ла екав менціптекан Сумуа інісіа-сіа Маха сучи екав, лідуміла ками Дарі Jadi, це аят uh, untuk senantiasa berpikir, berpikir menggunakan akal yang sebaik-baiknya. Mencari tahu. Ya, karena kalau kita mencari tahu tentang banyak hal, tentang penciptaan Allah, hmm. menambah ketauhidan kita dan merasa bahwa Allah itu besar sekali ya. Kita tuh enggak nyapamin hmm. ya, gitu loh. Ya kan kayak kita terkecil banget. Terus ya. kita dikasih dikasih penglihatan, dikasih betul, akal betul. untuk berpikir, dikasih betul. penglihatan untuk melihat, melihat alam semesta hmm. bahwa Masya Allah, kalau kita jadi orang-orang yang tidak bersyukur, itu mau sebulan-bulan. Jadi, azabku sangat pedih. Kata. Betul, betul. Masya Allah. Umi, nanti kita akan bahas lagi untuk pemirsa semua. Ada yang namanya tadi itu ya, kepo yang baik, kepo yang buruk. Kepo hasanah, kepo sayi'ah, gitu. Kepo sayi'ah, ya. Membahal suatu yang baik, yang buruk. Nah, seperti apa sih, kepo-kepo itu untuk mencari tahu tentang banyak hal. Kalau ingin tahu, kalau pemirsa kepo, ya, selalu bisa kepo, kepo nggak? Pemirsa kepo nggak sekarang? Oh, pemirsa kepo nggak sekarang? Karena setelah ini kita akan kembali. Mari lagi tetap bersama kami dalam keutuh. Kembali bersama kami di dalam kosong masih membahas mengenai kepo yang baik, kepo yang buruk. Kepoan, ya, kepo rasa kepoan, penelitianan. Iya, membahas kepo-kepo atau rasa ingin tahu yang baik. Ini uh, beberapa contoh di antaranya adalah telabel Elmi. Ibu Elmi itu uh, kepo yang baik. Heeh, ah, ah, mencari ilmu gitu. Salah satu umi, uh, contoh bagaimana mencari ilmu uh, para orang-orang yang haus dengan ilmu itu ketika mengenal ada Abdullah bin Ummi Maktum ya Umi ya yang sampai gara-gara Abdullah bin Ummi Maktum sampai-sampai Allah turunkan surat Abasa pemirsa karena kenapa karena Allah itu menegur Rasulullah yang bermuka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum yang hendak belajar dan bertanya kepada Rasul Umi karena ketika itu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdakwah dengan orang-orang kafir Quraisy pemirsa tapi datanglah si Abdullah bin Ummi Maktum yang buta ini yang tidak bisa lihat ini mau bertanya soal agama nih sampai-sampai Rasulullah, duh, kenapa sih datang sekarang? Gitu kan? Kan lagi dakwah sama orang-orang kafir Quraisy nih, sampai bermukam-mukam. Tapi itu kepo yang baik. Iya, tuh Abu Al-Amin. Kayaknya di surat Abasa nanti pemirsa bisa lihat di surat Abasa itu masyaallah menarik sekali ya. Kamu bedahin ada sayatawalla ya Muhammad berwajah masam dan berpaling ja ahl ahna karena seorang buta telah Hmm. Banyak juga soal tadi ibu-ibu pengajian kenapa ini ya? yang uh, kepo juga hmm. kan terus uh, saat kita lagi ngaji kita oh tadi ayat berapa ya ayat berapa ah, ya, ya? Eh, ayat itu apa? bagus, bagus. kok itu, itu kepo yang bermanfaat sebenarnya kalau untuk anak-anak uh, untuk para pelajar ya lumayan uh, uh, sifat kepoan yang harus yang itu. baik itu uh, yang tujuannya baik itu banyak loh sebenarnya apa namanya saat-saat dia kepo makanya hmm. sifat penhasaran itu ternyata merangsang otak dia untuk Tapi untuk yang sesuatu yang baik oh ya dia betul. bertanya tentang ilmu ya bertanya tentang ilmu terus uh, akhirnya dia dengan kekel polyanya itu dia mencari tahu Dia mencari harta sesuai yang baik dan dia manfaatkan untuk dirinya sendiri. Tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Otobat ketidaktahuan adalah dengan bertanya." Dengan kepo itu tadi. Kalau bertanya sesat jalan, Saudara. Betul, betul. Tadi menarik deh. Kalau misalnya kita pengen uh, apa? Kolaborasi uh, ini cari ilmu, tadi kan Umi mengatakan ilmu pengajian dicatet gitu ya. Jadi memang benar Ali bin Abi Thalib mengatakan ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi enggak masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Karena usia udah terus suka lupa, lupa gitu kan. Oh. Ada sesuatu yang uh, baru lupa. Nah, uh, ini sifat-sifat sebaik-baiknya sifat, uh, seorang muslim yang beriman, dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak baik bagi, bagi dia, betul -betul. ya kan? Itulah. Terus uh, uma, kalau sifat kekepoan yang jelek ini. Nah, nah yang yang eh uh, apa ya masuk ke dalam bergunjing nah um. tadi kan dijelaskan eh uh, dia akan masuk ke dalam sifat bergunjing heeh -he. kibah gitu ya itu kan kayak koyo yang enggak baik kumih hilko yang kepo bahasa yang tahu yang dimulai dengan pertama itu suuzun berprasangka buruk kepada orang kemudian dia terjebak pada perilaku tajassus atau mencari-cari kemurukan orang lain buruk sangka suuzun itu sebenarnya ada pemirsa di surat al-hujurat ayat 12 a a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadzdzan inn la ba'd lakum annasum wa la tajassasu wa la yahtaba'u ba'dukum ba'd. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Wa la tajassus dengan mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Hmm. Ini kita suka kepo, orang itu enggak salah, kita cari aja celah, kita bisa bikin orang itu sangat cinta. Mm -hmm. Seorang istri yang kepo ngelihat handphone suaminya <laughs> <nah>, gitu. Akhirnya beliau <laughs> menemukan sesuatu, eh uh, jadi ada kesalahan betul. Orang uh, bersangka langsung sama suaminya. Uh, uh, Bukannya ditanyain <laughs> dulu, tanya dulu tiba-tiba langsung marah-marah, meledak-ledak tuh <laughs> oh, yang ketawa di rumah berarti pernah <laughs> ngelakuin. <ilangkan. laughs> Naomi, ini zaman <laughs> sekarang <laughs> beda lagi keponya. Sekarang uh, banyak banyak sekali mm -hmm. gitu ya anak-anak uh, gitu ya, uh, apa namanya? Дяке по, пенгінь таву, бача мати, маса депан дя. О, найдя, найдя. Адя, найдя, найдя, найдя, найдя. Ісінь-ісінь, адя, пек, бача Раван Минтан, або апампунь. Та, калава сандай леват, оке ла уми, атака, нюбвинь ба. Нюбвинь, тріс, датень ке peramal misalkan atau atau apa pun gitu ya. Tapi umi dan pemirsa jangan salah loh, peramal jangan sekarang enggak cuman kan kita ngobrolin peramal tuh pakai bola-bola. Bola kayak kayak kayak cerita-cerita pakai bola begini-begini. Nah ada peramal-peramal ya. yang emang pakai kopiah, ada juga gitu nih. ya. Ada. Jadi orang-orang mengatakan oh ini kata-kata haji tapi di dalamnya banyak kemusyrikan. Ah, andi hati hati itu kita harus bedakan mana yang kira-kira musyrik, mana yang kira-kira napercaya sama Allah. Berarti itu tahaji hanjian itu namanya. Ada ayatnya. Ada di surat Al-An'am ayat 65. Katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ga kalau kita mendatangkan eh mendatangi seseorang yang dianggapnya itu Oh, dia tahu segalanya tentang kita perkara gaib. Iya, perkara gaib berarti melebihi kekuasaan dari Allah doang ya. Ada surah ya. yang lebih tahu. Hmm. Rasul aja enggak tahu perkara yang gaib. Hmm. Jadi kalau ada orang yang tahu oh masa depanmu kira-kira kamu sama perempuan ini sama laki-laki itu dan perkara gaib apapun itu, itu harus hati-hati karena kalau siapapun yang mendatangi para peramal atau orang pintaraksud mengetahui perkara gaib, hmm. salatnya enggak diterima selama 100 oh. hari. Nah itu sesinya dengan Melan kita. Kita Nah, termasuk eh ini banyak kerjaan aja. Hanya soal pekerjaan, sales nih. Saya cocoknya di mana ya? Sekedar kalau baca zodiak, sekedar baca ya akan dilewat oke launch. Tapi sing aja kali ya. Kalau di Jadi guys, Mercedes jadi jangan pernah uh, kepo untuk urusan-urusan hal gayat di masa depan kita. Enggak perlu lah nanya, nanya sama orang-orang pintar atau apapun itu. Cukup berusaha berikhtiar semaksimal mungkin dan bertawakal kepada Allah disertai dengan doa. Terus sekali itu itu uh, sikap yang